Ibu Wibi, selamat pagi. Selamat pagi. s i l a k a n Ibu. Ya, ada sesama yang melarang orang itu beribadah sama Tuhan yang m a h a kuasa. Dia laknat, kualat, kafir, ateis, murtad. sama Tuhan. Oke,、okay, terima kasih Pak Edo, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. s i l a k a n Ya, saya rasa pemerintah memang tidak melindungi warganya ya. Kalau kita perhatikan itu kan harusnya wilayah pemerintah ya untuk menjamin... kakak orang untuk melakukan ilustra、nah, yang kita lihat dengan SKB yang berusaha dirubah beberapa waktu yang lalu itu kan semuanya diserahkan kepada、uh, publik p e masa gitu loh kalau kita lihat realisanya kan justru misalnya di lingkungan terdekat sudah memberikan persetujuan tetapi kemudian warga dari luar yang kemudian memanas-manasin dan saya yakin ke depannya mungkin akan mengancam bagi warga yang lain untuk tidak memberikan izin bagi agama tertentu Itu adalah praktek-praktek realistis yang terjadi di lapangan dan pemerintah abai gitu loh Oke,、okay, terima kasih Pak Edo Pak Robert, selamat pagi dan silakan Selamat pagi Saya kasihkan komentar ya Bahwa wali kota Bogor itu Itu adalah orang yang tidak Pancasila Dan tidak tahu sejarah bangsa Indonesia Bangsa ini dibentuk bukan karena agama Tapi karena nasional Semua tokoh agama dan tokoh perjuangan bangsa Indonesia itu マガヤ・ワリコタイア、カミミタヤティガン・ウォーマー、カナトリオイト、ポカンパンチャーシャーレス、タチウト・ムスウナカラ・ムサイア、タチウト・ムンキャナティ、タムロカヤハティ、パパパンサキタ、タミウコメア、オランイト・ドアル・ジューコ、タナ・アルスマス・オ・ンジャラ、カナト・ムスウナカラ、インドネシア。 Ya. Terima, kasih. Terima kasih Pak Robert Yang berikutnya Pak Seven selamat pagi ya, dan... Pak WMP silahkan Sudah jelas Bu ya Itu keputusan dari MA yang mensahkan IMB gereja tersebut dan diperkuat oleh Ombudsman ya Bu Kalau saya tidak salah Dan、uh, inilah yang Kami bingung kenapa Kami yang kelompok minoritas Selalu mengalami hal-hal、uh, Yang seperti ini dan kejadian ini seringkali terjadi bukan hanya di gereja Yasmin ya, jadi uh, inilah uh, dituntut pemerintah yang kuat, berani b e r t i n d a k tegas, yang jangan sampai uh, rakyat uh, menghakimi uh, pemerintahan dengan menyebut pemerintahan abal-abal, dan untuk wali kota Bogor, ya coba Anda b e r c e r m i n kalau memang Anda tidak sanggup untuk memimpin kota Bogor Anda mundur saja daripada Anda dipermalukan nanti satu saat jadi kami kelompok minoritas ingin keadilan ya, kami、uh, ingin keadilan itu diterapkan di、uh, muka b u m i Indonesia ini bu. Ya, terima kasih, dan yang terakhir Pak Hendra selamat pagi silahkan Pak Hendra selamat pagi ya.、Uh, saya mau informasi、uh, info kepada Wali Kota Bogor ya, Bapak, biar kita berbeda agama berbeda suku Berbeda warna kulit Tetapi ingat Pak Kita satu b e n d e r a Merah putih Demikian terima kasih Pak Seben Pak Pray s i l a k a n Pak Pray Iya terima kasih Bu Yang menarik perhatian saya Mestinya p e m k o t Kota Bogor itu kan tuduk n pada keputusan yang jauh di atas dia Nah kalau mereka tidak tunduk Ini mereka punya alasan apa Dan atau memang mereka punya sesuatu yang おルームで言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私は el を言うと、私はそれ言うと、と、言うと、私はそ yang seperti ini t u h tidak diakomodasi oleh k u sehingga、ah, wali kota itu mungkin khawatir ya mengenai apa namanya k e t e n t r a m a n dan ketertiban itu sehingga dia mengadami seperti itu terima kasih ya terima kasih Pak Abbas 633-9160 kembali Pak s e e m selamat siang selamat siang Pak Gilbert silahkan tolong disampaikan ke wali kota Bogor kalau Kepalanya dibeda h itu, dalamnya otaknya itu kotoran babi, semua itu. Terima kasih. Bapak Johan, silakan. Orang yang m e n g a l a m i orang beribadah dan mengatur orang beribadah di trotoar itu sama d e n g a n zaman waktu itu PKI. Orang komunis waktu itu ada, ada yang dihukum dibuang ke pulau buru, ada yang ada dihukum mati. Itu kalau saya itu tuh saya sama. Itu yang d e n g orang ibadah i t u kalau nggak dihukum mati dibuang di pulau buru itu satu. バカしい。